Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yhdihillahu fala wa man yudlil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 wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhan qaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang kami muliakan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat <tuh> sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan di majelis ilmu dipertemukan di tempat yang mulia yang ini mudah-mudahan sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, kita melanjutkan dari apa yang kita baca tentang pembahasan Fadhilul Islam yang terakhir sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang <coughs> bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dalam beribadah dalam mengerjakan ibadah dalam melaksanakan Islam hendaknya seorang muslim itu senantiasa pertengahan tidak menjadi orang-orang yang ekstrem, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, tidak pula menjadi orang yang meremehkan yang menyepelekan tentang agama ini. Ahlul Islam, Ahlus Sunnah mereka senantiasa di atas pertengahan dalam seluruh perkara ibadahnya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat li takunu nas demikianlah kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan agar supaya menjadi saksi atas manusia ini umat Islam jadi segala sesuatunya umat Islam itu senantiasa di tengah-tengah tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan tidak pula menjadi orang yang menyepelekan ya. Jadi Islam itu sangat indah karena senantiasa di tengah-tengah Kemudian disebutkan oleh beliau setelah membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan kesimpulan. Beliau mengatakan fata'ammal idza kana ba'dussahabati aradu tabattula lil kila fihi hadzal kalamul ghulid fa fi'luhu ruuhu ban anis sunnah pelajaran yang diambil dari hadis yang disebutkan oleh beliau sebelumnya bahwasannya ketika dahulu para sebagian para sahabat tatkala mereka itu ingin tabattul. Ya. Sebagian ingin membujang, tidak mau menikah. Kemudian sebagiannya terlalu ekstrim dalam beribadah seperti digambarkan Pengennya salat malam setiap malam tidak pernah tidur di malam hari. Sebagian lagi pengennya puasa setiap hari. Tidak tidak ada hari kecuali berpuasa. Hada Ini sebuah ucapan yang keras ya. sunnah. Jadi ucapan berjanji seperti itu itu ucapan yang apa? Keras berlebihan. Padahal sekilas itu baik. Yang namanya salat malam baik apa tidak? Ya, baik. Utamanya besar. Demikian pula salat apa namanya puasa kotamanya besar. Tapi ketika seorang mengerjakan dengan berlebih-lebihan, kemudian dengan memaksakan diri, maka yang seperti itu menjadi tercela, ya. Bahkan Rasul menghardik mereka dengan keras. Antum mulaydina qultum Apa kalian itu yang sudah mengatakan yang seperti ini, seperti ini? Ya. dengan kecaman keras menunjukkan Rasul apa? Tidak menyetujuinya, ya. Tidak menyukainya ya Demikian pula dikatakan fayusamma fi'luhuruhu ban anis sunnah Perbuatan mereka yang seperti itu itu menunjukkan benci kepada apa sunnah nabi Bayangkan ibadah kok dikatakan benci sunnah nabi Apa sebabnya Dikarenakan mereka berlebih-lebihan ya Maka di sini juga diambil pelajaran puasannya Segala sesuatu yang itu merupakan ibadah hendaknya ditimbang dengan apa? Dengan syariat. Ya. Ini yang harus menjadi ukuran. Jangan dengan yang namanya akal. Jangan yang namanya perasaan. Tidak boleh. Ataupun hanya sekedar melihat secara zahirnya saja. Tapi yang namanya sebuah ibadah, sebuah agama itu dengan yang namanya dalil karena yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya ibadah itu harus ada dalil. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat apa? Sangat indah. Perbuatan yang bisa menjerumuskan seorang kepada apa? Kemalasan, kebosanan dicegah ya, ditutup supaya orang itu ketika apa? Beribadah terus istikamah. Coba bayangkan kalau orang itu ibadah seperti yang digambarkan dalam hadis ini, niscaya sedikit sekali orang yang mampu. Bahkan mungkin enggak ada yang apa? Mampu. Puasa setiap hari. Qiyamulail terus di malam hari membujang ya. Mak ini perkara yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya Walan illa gulabah atau faqad gulabah Barang siapa yang dia ekstrim keras dalam beragama maka akan terkalahkan sendiri ya akan terkalahkan sendiri dengan sikap ekstrimnya tadi ya Berbeda halnya dengan seorang yang mengamalkan sunnah tidak ada satu sunnah pun tidak ada satu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ya yang itu dikatakan ekstrem semisal kok orang itu jenggotan ekstrim ya. Enggak usah jenggotan sih kenapa gitu. Itu kan seolah dipandang ekstrim gitu ya. Iya. Maka yang seperti itu bukan sikap ekstrim karena itu adalah apa? bimbingan nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau semisal seorang perempuan ya, mereka memakai hijab, memakai kerudung yang besar ya, bahkan enggak kelihatan. Ya, mukanya juga kelihatan ya. <gifat> apa itu ekstrim? uh, ekstrim itu? Ya biasa-biasa sajalah. Ya. Jawabannya tidak ada yang namanya ekstrim dalam apa? perkara sunnah Yang namanya ekstrim ketika menyelisihi sunnah Contoh tadi. Ya. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Selama itu sesuai dengan sunnah maka bukan dikatakan perbuatan hulu atau ekstrim Fama Katanya beliau rahimahullah, "Alu bagaimana kiranya? Selain dari perkara ini yang itu adalah perkara kebid'ahan, perkara yang diada dalam Islam yang tidak ada contohnya. Kalau saja ibadah yang itu ada contohnya, Kalau dikerjakan terlalu berlebihan dilarang oleh Nabi. Ya. Lalu bagaimana kiranya kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak pula perintah dalam Al-Qur'an, kemudian orang mengerjakannya bahkan lebih serius, wah lebih mengerikan. Wong ibadah yang dicontohkan saja, yang disyariatkan saja kalau dikerjakan berlebihan itu menunjukkan benci kepada sunnah Bayangkan. Ini menunjukkan Bagaimana seorang itu ketika beribadah ya, bukan dengan yang namanya akal, perasaan, tapi dengan yang namanya ilmu, ya. Kalau ibadah yang ada contohnya saja dikerjakan berlebih-lebihan, ini bisa apa? Bisa menjadi perkara yang haram, ya. Bahkan bisa menyilisi sunnah karena sunnahnya tidak seperti itu ketika mengerjakannya, ya. Paham di sini ya? pula ketika seorang bermasyarakat, ya hendaknya ketika seorang bermuamalah di masyarakat diterapkan prinsip-prinsip yang apa? tidak saklek. Paham di sini ya? Ya. Tidak bentar haram, bid'ah, syirik. Ya orang takut sama kita, ya. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam beliau bermuamalah. Begitu pula di rumah tangganya. Ya, tidak harus keras terus ya, tidak lembek terus tapi ada apa ada yang harus itu tegas ada yang memang harus apa seorang itu ee, mudah di sana ya bercanda dengan keluarganya ya seperti itu ini yang namanya bimbingan Islam Wa madhunnuka bi bagaimana ya anggapanmu kalau yang mengerjakan itu selain sahabat Ini yang sedang mengerjakan amalan amalannya siapa? Para sahabat. Itu saja dikecam. Ketika beramal itu jangan berlebih-lebihan. Tapi yang pertengahan saja. Kalau kamu salat malam ya tidur. Jangan salat malam full, jangan. Atau kalau kamu puasa jangan siap hari puasa. Ada waktu berbukanya. Ya, tidak puasa full seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah idza kana haula'i sahabatu wassahabathum khairul kurun, walamma hammu angkara sallallahu wasallam. Kalau mereka dahulu para sahabat sementara mereka adalah orang-orang terbaik dari kalangan umat ini. Tatkala mereka memiliki tekad ya dengan tekad ini yang disebutkan dalam hadis di atas ya. Nabi alaihi salatu itu mengecam mereka, mengingkari perbuatan gulu, sikap berlebih-lebihan mereka ya. Dan Nabi alaihi itu menyikapi dengan keras. Ya. Tidak boleh seperti itu, itu dengan keras, dengan tegas. Ya, sementara mereka para sahabat. Ya faqayfa bighayrihim min al-mutaakhirina al-qurun alladziina tajawazul hududa fil huluwi wa tafarruti lalu bagaimana kiranya dengan selain para sahabat dari orang-orang belakangan ya dari orang-orang yang di akhir zaman yang mereka telah melewati batasan-batasan syariat dengan sikap apa hulu Bahkan Nabi sallallahu mengecam ya iyyakum fa inna ma ahlaka mankana Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hati-hati kalian dari sikap apa? Hulu. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apa? Sikap hulu dalam beragama, ya. Bagaimana orang-orang Nasoro? Mereka itu hulu kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Sama menyebutkan bahwa Nabi Isa dikatakan Tuhan. Nabi Isa dikatakan anak Tuhan. Nabi Isa dikatakan Tuhan yang ketiga. Ini keyakinan mereka. Karena saking ekstrem berlebihan. Ya. Rasul mengatakan la tutruni Jangan kalian menyanjungku dengan sanjungan yang berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasoro mereka terlalu ekstrim dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Saya mendudukkan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Mendudukkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mendudukkan Nabi Isa sebagai apa? Salisu Salasah, Tuhan yang ketiga. Yaitu keyakinan mereka. Maksudnya Tuhan yang ketiga itu ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan anak. Ya. Tuhan bapak mereka mengatakan Allah. Tuhan ibu mengatakan siapa? Maryam. Tuhan anak siapa? Nabi Isa. Itu sikap ekstrim mereka. Maka Rasul mengecam. Ya, hati-hati kalian dari sikap apa? Hulul dalam beragama. Ya. Maka ini pelajaran besar ya, seorang itu ketika beragama ya, tidak menggunakan sikap ekstrem. Aufit <tuh> tasahul al muyu'ah ataupun yang sebaliknya sikap bermudah-mudahan ya sikap lembek dalam beragama juga tercela ya namun yang tepat adalah habak pertengahan fadinullahi jala wa'ala wasatun wa i'tidalun wasirathun mustaqimun laisa fihi masyaqqatun nufus dikatakan oleh beliau rahimahullah Dan yang namanya agama Allah itu pertengahan dan juga lurus ya. Yeah. Wasiratul mustaqim dan jalan yang lurus itu agama Islam. Laisa tidak ada padanya kesusahan sama sekali. Ya. Yeah. Ala nufus bagi yang namanya jiwa, ada bagi yang namanya apa? jiwa. Wa laisa tasahulun wa Tidak ada pula padanya sikap bermuda-mudahan menyepelekan. Ya. Itu ciri dari yang namanya syariat Islam. Ciri ahlul Islam itu orang yang pertengahan. Tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Kalau seorang sudah menyimpang dari salah satu ini, maka bisa dikatakan menyimpang karena sikap ekstrim, namanya orang yang hulu, ya mutashaddid yang keras atau menyimpang karena sikap berlebih-lebihan namanya mutasahhil orang yang menyepelekan agama ya orang Islam yang apa pertengahan ya senantiasa pertengahan wa innamahu wadun samhun hanya saja agama Islam itu agama yang samhun agama yang mudah ya agama yang mudah penuh dengan toleransi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 78 8. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian dalam agama Islam haraj, kesusahan. Ya, tidak ada satupun dalam surat Islam apa? Kesusahan. Fa jala wa ala la yuridu ayajala 'alaikum min haraj, ya. Maka Allah jala wa ala tidahlah menginginkan baik kalian apa sikap ataupun kesulitan kesusahan dalam beragama. Para hadirin yang kami muliakan, pelajaran yang lainnya ketika disebutkan di sini ya. Bagaimana kalau seandainya itu selain apa? Selain para sahabat yang mereka menyelishihi. Ya. Menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ya dikatakan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang mereka menyelisihi salah satu dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 63 Surat An-Nur ayat 63. Allah katakan di sana fal yahdhal yukhalifu an fitnah au Maka hendaknya berhati-hati orang yang dia itu Menyelisihi perintahnya. Ya, urusannya itu Islam yang dibawa Rasul sallallahu wasallam. Kalau ada orang kok dia berani menyelisih perintah rasul ya bimbingan rasul hati-hati antasibahum fitnah pasti akan ditimpa baginya yang namanya ujian disebutkan dalam tafsirnya yakni syirkun wasyarrun ya kesyirikan dan juga kecelaan akan ditimpa seperti itu ya ayusibahum adzabun alim atau menimpa mereka yang namanya azab yang pedih ya Ini berhati-hati orang-orang yang mereka berani-berani Menyelisih perintah Rasul ya maka akan ditimpakan yang namanya apa? kejelekan, fitnah. Dahulu sahabat yang mulia sahabat Abu Bakara Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang paling mulia ya. Beliau pernah mengatakan "Lastu tarikan syai'an" kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'malu bihi illa amiltu bihi tidaklah pernah aku meninggalkan sesuatupun ya yang rasul itu mengamalkannya jadi kalau rasul mengamalkan pasti apa diikuti itu siapa sabab ambaka sintik apa kata beliau wa inni la akhsha in syai'an min amrihi <tuhi> an azigo. saya khawatir saya takut ya kalau saya berani melanggar perintah beliau sedikit saja saya akan menyimpang ya beliau seorang yang paling mulia ya afdulun nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia setelah nabinya itu saja apa masih khawatir Kalau beliau itu menyelisih salah satu perintah Rasul, ya, bimbingan Rasul kemudian diselisihi akan apa? Akan menyimpang. Ya. Lalu bagaimana dengan selain selain Abu Bakar Siddiq, ya, seperti kita ini? Maka dikatakan oleh Ibnu Battah rahimahullah, "Hadaya ikhwani," ya. Inilah wang saudaraku. As-Siddiq al al-Akbar, As-Siddiq al al-Akbar, ya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yatakhawwafu an nafsihi in huwa khalifun min sallallahu alaihi wasallam ini setingkat siapa sahabat Abu Siddiq beliau khawatir kalau beliau itu menyelisih perintah rasul kemudian menyimpang ya bayangkan fama za'asa min zamani adha ahluhu yastahzi'una nabiyahum awamirihi lalu bagaimana di sebuah zaman yang orang-orang ketika itu ya mereka menyelisihi dari bimbingan rasul bahkan mereka itu sampai berani mengolok-olok sunnah rasul apa tidak mengerikan maka jangan heran ketika orang itu semakin berani menyelisih sunnah rasul bahkan punya, bukan sekarang menyilisihi mengolok-olok menantang menjatuhkan merendahkan sunah rasul ya itu keadaannya wa yatabahu dan mereka merasa bangga ketika menyelisi sunah rasul ya, semuanya diejek oleh mereka orang-orang liberalisme ya orang-orang sekuler mengejek syariat Islam ya setiap apa yang itu merupakan bimbingan rasul mereka apa hinakan rendahkan ya wayas dan mereka ya mengolok-olok dari sunnah rasul ini perbuatan yang sangat mengerikan ya kalau seorang pembakar siddiq saja khawatir ya kalau beliau itu melisi sunnah rasul akan menyimpang ya lalu bagaimana dengan apa dengan selain beliau bahkan sekarang itu ya Sebagian kaum muslimin, terlebih lagi orang-orang kafir, mereka mengolok-olok sunnah rasul. Ya. Lalu siapa yang mereka ikuti? Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 115 ya. Ancaman bagi orang-orang yang mereka menyelisihi menentang ya rasul. Menentang itu buktinya dengan apa? Tidak mau mengikuti Menentang itu buktinya dengan mengolok-olok ya merendahkan sunnah Rasul. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa rasul mim ba'di ma tabayanalahul huda Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan orang yang mereka menentang ya perintah rasul Menyelisihi bimbingan rasul dalam beragama mimba dimata bayyanalahul huda setelah jelas baginya petunjuk sudah jelas ini bimbingan rasul ini Qur'annya ini sunnahnya ini hadisnya kemudian mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin maka kami palingkan Kemana mereka berpaling dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahanam wasa'at masira dan jahanam ya itu adalah sejelek-jelek tempat kembali ya begitu mengerikan kesudahan orang-orang yang mereka apa menentang bimbingan rasul begitu mengerikan orang-orang yang mereka berani ya mengolok-olok yang namanya apa sunah rasul ketika di dunia ya begitu pula nanti nanti di akhirat ya dahulu ada seorang yang dia itu banyak kisah ya banyak kisahnya ada seorang yang mencela Rasul tentang sunnah makan dengan tangan kanan ternyata orang tadi sengaja makan dengan tangan kiri ya dia mengatakan saya enggak mau makan dengan tangan kanan ya maka Rasul mengatakan mastataqta nisanya kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Betul, tangannya enggak bisa diangkat. Ada seorang yang dia pernah meleletsekan sunnah Nabi, ya, yaitu ketika seorang tidur di malam hari, ketika bangun jangan langsung dimasukkan tangannya ke bejana atau ke tempat air. Kalau kita bangun tidur, ya, di malam hari, kemudian bangun jangan masukkan tangan kita langsung ke tempat air entah itu apa namanya kolam ataupun apa gayung dan seterusnya tidak boleh. Tapi apa? Mencuci dulu. Ya. <tuh> Karena dia enggak tahu semalam itu tangannya di mana. Ternyata orang tadi mengatakan saya tahu ya Rasulullah. ataupun bukan lafadz ya Rasulullah, memang orang yang menentang, ya saya tahu tangan saya di mana. Akhirnya kesokan harinya dia pun tidur maaf saja tangannya di duburnya masuk di duburnya satu kisah kisah yang lainnya ketika seorang yang namanya siwak ya katanya dia siwak itu tempatnya di dubur kata dia ternyata orang tersebut ya meninggal dengan meng mengenaskan ya yaitu setelah dia mengucapkan seperti itu kemudian merasakan sakit di perutnya sampai beberapa hari akhirnya perutnya membesar ya dia pun terus tersakiti ternyata setelah beberapa hari atau beberapa bulan keluar dari perutnya tadi ya hewan yang mengerikan ya itu di dunia belum lagi di akhirat Allah menyebutkan wa nuslihi jahannam wasa'at masira maka jangan sekali-kali berani-berani ya menyelisihhi <tuh> bimbingan rasul atau berani sekali-kali dia berani apa? mencemooh mengolok-olok yang namanya sunnah rasul ya. Sunah rasul itu maksudnya apa? bimbingan rasul, islam yang dibawa rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang mereka istihza yang mereka mengolok-olok rasul, mengolok-olok syariat islam ya, dengan mereka mencela dengan mereka mengejek ya. ini orang tersebut digolongkan dengan orang yang apa orang yang keluar dari Islam ya orang-orang yang mereka sengaja-sengaja ya mengejek bimbingan Islam itu sama saja kalau dia sengaja maka keluar dari Islam ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ketika mengisahkan waktu itu pada peristiwa perang kalau tidak salah perang Tabuk ya atau yang lainnya. Ketika orang-orang munafikin ya Mereka mengecek Rasul dan para sahabatnya. Mereka mengatakan maroaitu misla wa akdabu wa Mereka mengatakan ketika mereka orang-orang munafik ya. Tidaklah kalian melihat para pembaca Quran kami, maksudnya Rasul dan para sahabatnya. Orang yang paling rakus selama makan, orang suka makan. Kemudian mengatakan akdabu al-sunan yang paling dusta lisannya ya. Kemudian apa? Yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. ya. Ini celaan Kepada Rasul para sahabatnya kepada orang-orang mulia. Kemudian ketika itu ada seorang sahabat yang mendengar ucapan orang munafikin tadi Kemudian dia pun lari ya untuk menyampaikan kabar Rasul sallallahu alaihi wasalam. Ya. Ternyata belum sampai ataupun ketika sampai kepada Rasul telah turun ayat ini. Dalam surat At-Taubah ayat 65 66. Ya. Kemudian Allah berfirman wala ingsaaltahum la yaquluna innamakunnana khudh wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum la ta'ziru qad kafartum ba'da imanikum Allah menyebutkan kalau kalian menanyakan kepada mereka kalau engkau mengatakan kepada mereka wahai Muhammad la mereka pasti akan mengatakan innaman kunna nakhudhu wal'ab oh kami cuma sedang goro saja main-main saja enggak serius ngomongnya ya sekedar biar kami enggak capek karena sudah perang, perjalanannya jauh ya. Tujuannya hanya ya cuma bercanda sajalah. Ya. Bercanda yang di sana ada unsur apa? melecehkan Rasul para sahabatnya. Ya. Kemudian disebutkan kul abillah katakan, "Apakah dengan Allah dengan ayat-ayat Allah dengan rasulnya kuntum tastahziun kalian itu mengolok-olok meremehkan melecehkan ya la ta tadziru tidak ada alasan bagi kalian tidak ada uzur bagi kalian qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian ya bayangkan yang namanya al istihza ya yang namanya istihza itu mengolok-olok ya mencemooh merendahkan sunnah rasul, merendahkan bimbingan Islam itu termasuk nakidun minawaqidil Islam, pembatal dari pembatal apa? keislaman. Konsekuensinya berat, besar ya, orang yang berani mengolok-olok syariat Islam. Mengolok-olok bimbingan rasul itu ansamanya dengan apa? dengan kekufuran ya. Kemudian orang tadi pun terus meminta kepada rasul yang namanya apa? ya, permintaan maaf minta udur, minta alasan. Sampai disebutkan dia pun bergelantungan di kudanya Nabi wasallam, terseret-seret maka Rasul membiarkan. Karena sudah turun ayat tentang mereka, "Qad kafartum ba'da imanikum." sungguh kalian telah kufur ya, sebelum keimanan kalian ya, atau setelah keimanan kalian. Ini berbahaya. Ketika seorang berani ya, untuk mengolok-olok mempermainkan dari yang namanya syariat Islam ya. Karena Allah juga menyebutkan agar supaya kita ya, mengambil setiap bimbingan rasul dan juga kita meninggalkan setiap apa yang beliau larang. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh 7 "Ma'a ta'akum rasul fantahu." Setiap apa yang datang dari rasul maka ikutilah dan setiap apa yang beliau larang maka apa tinggalkanlah berhentilah ya itu sikap kita sebagai umatnya Rasul menjadi umat yang setia ya mengikuti setiap bimbingan beliau dengan penuh ketundukan tidak merasa berat dalam menjalankan sunnah sunah Rasul semata dalam rangka kita berharap agar kita termasuk umatnya Rasul yang dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam Bagaimana mungkin mampu sebagai umatnya Rasul ingin dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam amalannya justru menyelisihi sunnah Rasul. Bahkan menentang bimbingan Rasul. Bahkan lebih parah lagi mengolok-olok sunnah Rasul. Apa mungkin? Ya. Yeah. Apa mungkin dikatakan sebagai cinta Rasul kalau mereka itu orang-orang yang benci dengan apa? Sunnah Rasul. Ya. Yeah ditaruh di mana akal mereka? Ucapan yang kami cinta Rasul, cinta Nabi, ya. Sementara amalannya apa? Menyelisihi Rasul. Ya. Demikian pula dalam hadis disebutkan, "Qulu ummati illaman abah." Setiap umat umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para saat bertanya, ya, "Wahai man yak Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Rasul mengatakan man ata'ani dakhala aljannah wa man asani faqat aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya taat mengikuti bimbingan Rasul. Taat dalam apa? Mengikuti perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul, ya, maka dia yang akan masuk surga. Barang siapa yang dia enggan mengikuti bimbingan Rasul, bermaksiat kepada Rasul sallallahu wasallam, ini orang yang enggan masuk ke dalam surga maka anu sunnah itu orang yang sangat tenang, orang yang sangat bergembira dengan hadis ini. Karena mereka orang-orang yang berusaha ya untuk mengikuti sunnah Rasul, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berusaha dengan sekuat tenaga mencontoh Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaykum wa wabarakatuh